Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha Kaum muslimin dan muslimat para hadirin di Masjid Al Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah Demikian juga para pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Baik yang berada di wilayah Indonesia Ataupun yang ada di luar Indonesia Dan juga kaum muslimin dan muslimat Saudara-saudari kita semuanya Yang berada di jauh sana Sebelah timur Yaitu para pendengar radio kita Di Madiun Rahimani wa rahimakumullah Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berkenan memberikan kita, memberikan kepada kita taufiknya Sehingga kita terus bisa istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah Allahumma, amin Kau muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah Masih dalam pembahasan kitab Riyadu Salihin dan kita masih pada hadis ke-277 Demikian juga 279 dan 280 Insya Allah tiga hadis ini akan kita baca pada kesempatan malam hari ini Menyelesaikan bab al-wasiyah bin nisa' Bab tentang wasiat untuk berbuat baik kepada wanita berlaku lemah lembut kepada wanita hadis ke 277. Qal al rahimahullahu Taala waan Muawiyah tabnai Hayda, waan Muawiyah tabni Hayda. R A A Nuh Qal dia berkata kul aku berkata Ya Rasulullah Ma haku zawjati ahadina alaihi Wahai Rasulullah Apa hak istri kami Apa hak istri kami Itu terjemah singkatnya Apa hak istri Seorang diantara kami Atasnya Itu Apa hak istri kami Qal, Maka Rasulullah SAW Bersabda Antut'imaha Iza ta'imta Engkau beri makan dia apabila engkau makan. Wa taqsuha tasaita. Dan engkau beri pakaian dia apabila engkau memakai pakaian. Wa la tatayyibil wajha dan jangan kau pukul wajahnya. Wa dan jangan kau jelek-jelekan, baik dengan perkataan, perbuatan, ejekan dan yang lainnya. Walatah jurillah fil bait dan jangan kau pisah dia kecuali di rumah. <tuh> Ini adalah beberapa eh, poin bentuk muasaratul zaujah bil ma'ruf bentuk dari bagaimana kita menggauli istri dengan baik. Yang pertama adalah hak istri itu adalah antut ima haidat taimta. Kita memberi makan dia apabila kita makan wa taksuha haidaka sayidat tsaita. Dan kita memberi pakaian kepadanya apabila kita juga memakai pakaian. Kata Syekh Muhammad bin Salah al-Uthimin Ay la takhusu nafsaka Bilkiswa dunaha wala bita'ami dunaha Jangan kamu Pakai pakaian sendiri dan makan sendiri Artinya Kalau kamu beli pakaian Jangan hanya memikirkan diri sendiri Sementara istri Kamu biarkan pakaiannya tetap Itu-itu saja Dan juga Walatakhusu bita'ami dunaha Jangan kamu memikirkan makanan kamu sendiri. Ini yani kalau kamu beri makanan, kalau engkau membeli makanan jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Tapi juga ingat dengan istri. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalal Al Utsaimin, bal syarikatun laka. Dia itu adalah sekutumu. Nek mangan yo mangan, nek kelamben yo kelamben. Ya, kalau engkau makan ya beri dia makan. Kalau engkau punya pakaian, engkau membeli pakaian ya beli dia, belikan dia pakaian. Yajibu 'alaika an tunfiqa 'alayha kama tunfiqa 'ala nafsik. Engkau wajib untuk memberi nafkah kepada istri sebagaimana engkau memberi nafkah pada dirimu. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan keimanan seorang suami. Ya Memberi pakaian kepada istri Memberi makanan kepada istri Kalau sang suami itu senang memiliki pakaian Maka tentunya dia juga senang apabila memberikan pakaian tersebut kepada istri Artinya memberikan sebuah pakaian kepada istri Kalau sang suami senang dengan makanan tertentu Maka dia juga tentunya ingin istrinya untuk mencicipinya ini adalah bentuk kesempurnaan Keimanan seorang suami Sebagaimana Disabdakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang umum Hadis yang Sifatnya apa? Umum Itu ketika beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda La yu'minu ahadukum Hatta Yuhibba Li'akhihi ma yuhibbu Linafsih Tidaklah sempurna keimanan seorang dari kalian Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian Sampai dia itu suka Untuk memberikan kepada saudaranya Sesuatu yang dia juga suka untuk menerimanya Kalau kita dapat pakaian kan senang ya nah, Kita juga Kepingin istri kita senang menerima pakaian. Ya mungkin kalau sudah terlalu banyak pakaian dibentukkan dalam wujud yang yang lain. Hadiah-hadiah ya, yang sederhana-sederhana. Ya. Setiap bulan misalnya satu hadiah, satu gram, satu gram, satu gram, satu gram. Berarti kalau sudah setahun berapa itu? 12 gram. Insya Allah. Kenal didolneh ya, Istilahnya begitu Terkadang kalau memberikan makbruk Itu kan mahal ya Ya mungkin belikan sesuatu Kecil, yang kecil, yang kecil, begitu Toh juga mereka memang Sukanya apa? Dandan ya, Sukanya dandan Kalau dulu Aisyah bikin cincin sendiri ya Mereka atau beliau Bikin cincin sendiri Berhias untuk Rasul SAW. Jadi memang Walaupun dari satu sisi wanita itu dituntut apa, kreatif, ya, nggak punya emas Saya pakai batok, tahu? Ada yang bisa bikin cincin dari batok belum ya? Itu batok itu, masya allah, dibikin cincin bisa mengkilap, ya. Nah, dan yang lain-lain misalnya, ala kuli hal. Jadi intinya adalah ketika seorang suami adalah seorang suami yang keimanannya sempurna, maka dia menginginkan juga kebahagiaan bagi istrinya. Demikian. Dan dalam segala hal. Kemudian Rasul SAW bersabda, Walatadribil wajah. Jangan kau pukul wajahnya. Wala Dan jangan kamu jelek jelekan Wajah itu memang tidak boleh dibukul, apalagi ini yang dipukul adalah istri, Tidak boleh. Ya. Eh, tidak boleh kita ini memukul wajah istri. Pada kalaupun kita memukul karena kesalahan istri, maka pukulannya adalah dorban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak melukai tidak membuat memar, ya, tidak membuat kesakitan, tapi pukulan yang memberikan pelajaran. Dan itu tidak boleh di wajah. Kalau sekarang ini banyak yang masih suka main tempeleng. Ya, Kalau kita tidak suka ditempeleng, maka istri juga jangan ditempeleng. Sama hadisnya umum. Keumuman seorang, akhlak seorang itu adalah apa? Memperlakukan saudaranya atau saudarinya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Demikian. Walatuqabih. Kata Syekh Muhammad bin Salah al-Uthaymin. Artinya adalah, jangan seorang suami itu mengatakan kepada istrinya anti-kobihah. Kamu itu kalau dilihat-lihat ya jelek juga ya ternyata. <laughs> Apalagi kalau sedang tidur misalnya difoto, ya, padahal pas apa melompong misalnya, nih lo foto mungin lagi, ya. naik turun, ngejung ngejung ini, gitu ya. Sebalan padahal suaminya kalau difoto memang nggak kelihatan, nggak anteng dia, nggak kelihatan melompong. Tapi sayang foto tidak bisa merekam suara. Pam ngoroknya itu loh nah ya. direkam sama istrinya Suaramu mungin lagi <laughs> jadi saling menjelek-jelekan akhirnya tidak boleh suami tidak boleh menjelekkan istrinya demikian juga tentunya sang istri tidak boleh menjelekkan atau juga misalnya melaknat mengatakan mengata dengan kata-kata yang jelek-jelek kopbahallahuajak ya. mudah-mudahan Allah memburukkan wajahmu kata-kata seorang suami kepada istrinya ndak boleh ini, ya demikian juga tidak boleh menjelekkan secara hissi dan maknawi baik itu sifatnya fisik atau sifatnya yang maknawi ndak boleh, ya misal mengatakan bahwasanya engkau itu dasar keturunan orang jelek, ya kamu ini diem-diem keturunannya orang jelek kamu itu. ya jadi keluarganya di jelek jelek, tidak boleh yang seperti itu, ya tidak boleh. Taib. Jadi lelaki Muslim bilain, laan walashtam. Muslim itu bukan yang memperbanyak apa, yang suka melaknat, bukan pula yang suka mencela, waladbadi, dan bukan pula orang yang perkataannya apa, jelek, ya. Kemudian ini hadis yang ke 277 ratus tahjur illa fil bait. Kemudian selanjutnya adalah dan jangan kamu menghajar, jangan kamu memisahinya kecuali di dalam rumahmu. Kalau ada masalah, maka boleh seorang suami itu menghajar istrinya. Pertama dinasehati, ndak bisa. Ya. Kemudian setelah itu dihajar. Dihajar itu dipisah ranjang. Ya. Biasanya mungkin kebiasaannya tidur seranjang berdua. Kali ini maka tidak ditemani. Supaya supaya wanita itu sadar bahwa sang suami apabila istri berkelakuan tidak baik dia tidak butuh kepada kecantikan Sang istri Tidak butuh Walaupun kamu adalah Ibaratnya secantik Nyi Nyi apa Jangan nyirorokidul Pokoknya kamu ibaratnya Secantik apapun kamu Tapi kalau akhlakmu Tidak baik Dan tidak mau merubah akhlakmu Maka saya tidak butuh Ya, Dipisah Ranjangnya ya. Tapi berpisah ranjang seperti ini Jangan dilakukan kecuali tetap Di dalam rumah Mau tidur di Ruang tamu Si laki-laki Mau tidur di ruang Keluarga Mau tidur di kamar lain Mau tidur di dapur Karena memang rumahnya hanya rumah, Kamar tidur dan dapur Misalnya Yang penting jangan tidur di emperan di luar. Kenapa? Karena ini rahasia keluarga. Rahasia keluarga. Jangan sampai bocor keluar. Uh, kok mas kayak saya itu turunnya yang jauh betul soal apa ya? ya? Akhirnya tetangga, teman-temannya penasaran tanya. Akhirnya ceritalah macam-macam dan macam-macam. Ingat, kalau sudah cerai saja, sudah cerai saja. Tidak boleh masing-masing menceritakan keburukan pasangannya, mantan pasangannya tidak boleh. Apalagi ketika masih apa? Masih ikatan suami istri tentunya tidak boleh lagi, kecuali untuk istishar. Istishar itu apa? Minta pertimbangan kepada orang yang memang pantas untuk dimintai pertimbangan. Bukan hanya sekedar curhat yang tidak bisa memberikan apa? Solusi. Tidak ya. boleh Kata Allah subhanahu wa ta'ala Walatan sawul fadla bayinakum Janganlah kalian saling melupakan Keutamaan masing-masing Itu ketika sudah cerai Tidak boleh Menceritakan kejelekan istrinya Disebar kemana-mana Kenapa saya mencerikan dia Karena begini, begini, begini begini, begini. Ya, pasang status istrinya juga ternyata begitu ya. Suamiku begini, begini, begini Akhirnya kesannya jelek semua Ya, temannya sang laki-laki menganggap istrinya adalah apa jelek sementara temannya si wanita menganggap suaminya adalah laki-laki yang yang buruk ini tidak boleh dan ini banyak terjadi jangankan sudah cerai uang belum pisah baru ada masalah Sudah cerita kemana-mana. Nauudzubillahih mindalik maka bahagialah anda wahai para suami yang memiliki istri pinter menyimpan rahasia, pinter mendem, dan bahagialah wahai istri yang memiliki suami yang juga pinter menyimpan rahasia. Demikian. Kecuali apabila memang al-hajar di luar rumah itu memang di, di atau ada alasan kuat, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ketika menghajar istri istrinya, ya, beliau itu memisai istrinya dan tidur di luar ada ruangan tersendiri di luar dan tentunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu bukan berdasarkan nafsu, emosi dan yang lain. lainnya, tapi berdasarkan apa wahyu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang pemberian pilihan kepada para istri istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya apa yang kalian inginkan apabila kalian menginginkan alhayata dunia wa zinata fata alaina ummatika kunna wa usri kunna sarahan jamila katakanlah wahai nabi kepada istri-istri kalian kalau memang kalian itu menginginkan kehidupan dunia sini sini sini sini tak kasih pesangon ya kemudian setelah itu tak tak cerai, ya. Toh juga masih banyak istri atau wanita-wanita yang siap menjadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan dibaca di salat At-Talak. Ya, dibaca di dalam surat At-Talak. Bagaimana kisah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, e, menghajar istri-istri beliau. Nah atau di surat yang lain. Nah. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis ke-279 atau 8. 8 ya? 6. Nah. 278. Dari Abu Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Kal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan hasan sahih riwayatkan oleh al imam at-tirmizi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqmalul mu'minina imana Hmm, orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya orang-orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa adalah orang yang paling baik akhlaknya wa khayyarukum khayyarukum linisa'ihim dan sebaik-baik kalian Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik diantara kalian kepada istri-istrinya. Nah ya, saya ulangi. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjadikan standar Patokan Baik Buruknya Keimanan seseorang itu adalah Tergantung pada apa Akhlaknya Semakin Akhlak seseorang itu baik Maka baiklah Keimanannya Ya, baiklah keimanannya dan semakin buruk akhlak seseorang, nanti Insya Allah akan kita bahas yang dimaksud akhlak di sini apa. Ya. Dan semakin buruk akhlak seseorang maka berarti keimanannya juga apa? Kritis. Ya. Ini bantahan bagi sebagian kaum muslimin bahkan terkadang orang-orang yang sudah pada ngaji. Enggak papa lah akhlaknya selek, yang penting akidahnya kenceng. Gak masalah akhlak itu bukan bagian dari manhaj, yang penting manhajnya kenceng, gitu ya. Maka kita katakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Betapa bedanya perkataan anda dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak itu adalah patokan baik buruknya keimanan seseorang. Erat sekali kaitannya, erat sekali. Kenapa orang itu, orang yang beriman adalah orang yang akhlaknya baik, karena dia yakin orang yang beriman itu adalah orang yang meyakini bahwa dengan akhlak itulah seorang bisa mencapai surga. Jadi orang yang tidak menyepelekan masalah akhlak. Betapa seorang itu bisa mencapai derajat al-qaimus shaim dengan akhlaknya. Jadi terkadang mungkin seorang itu bukanlah termasuk orang yang ahli salat malam. Bukan pula orang yang termasuk ahli puasa. Tapi dia bisa mengungguli orang-orang yang abid, ahli ibadah itu dengan akhlaknya. Ya dengan dengan akhlaknya Ya contoh gampang lah misalnya Betapa Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mudah memaafkan seorang wanita berzina Pelacur Pelacur betul-betul profesi Hanya karena dia berakhlak baik Kepada siapa? Anjing Apalagi kalau akhlak ini adalah Kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Dan kepada sesama kaum muslimin ini yang pertama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan patokan baik buruknya akhlak seseorang itu adalah sejauh mana kebaikan dia kepada keluarganya. Jadi iman yang baik adalah berdasar akhlak yang yang baik. Akhlak itu dikatakan baik apabila seorang itu kepada keluarganya baik. Ketahuilah bahwasanya seorang yang dengan keluarganya baik pasti, pasti. Bisa dipastikan, pasti dengan yang lainnya baik. Tapi beda dengan orang yang dengan yang lainnya baik, belum tentu dengan keluarganya baik. Kenapa bisa begitu? Karena keluarga itu adalah orang-orang yang indahum tulul musahabah. Keluarga itu adalah orang yang terus menyertai seorang pria dalam kehidupannya. Lailan wanahara, siang malam. Susah, sedih, senang. Kaya, miskin. Maka sang istri betul-betul bisa mengetahui bagaimana sikap sang suami dalam setiap kondisi kehidupannya. Bagaimana akhlak suaminya kepada dia. Apakah suaminya adalah seorang yang memang betul-betul memiliki akhlak yang asli baik? Ataukah tidak? Kalau hanya ketemu seorang sesaat, senyum, tutur kata yang baik, dia bicara kita dengarkan, ya, onge, oh, Masya Allah, onge, oh, Masya Allah, gitu kan? Oh iya, Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu fiik, Subhanallah, Subhanallah, ya kan? Alhamdulillah Allahu Akbar La ilaha illallah kan? Oh, pokoknya setiap orang itu menyebutkan cerita Tapi coba Bisa enggak dia itu bertahan seperti itu Dengan istrinya Kalau istrinya bicara Mas gini, Masya Allah Jadi begini Mas Subhanallah Tapi kan akhirnya begini Mas Innalillah kan? Ya, pokoknya bagaimana dia sabar Dengan apa? Cerita sang istri lihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sabar sekali mendengar ceritanya Aisyah tentang siapa Abu Zarah dan Umo Zarah. Aisyah menceritakan wanita-wanita yang berkumpul, ya, ngerasani baju-baju ini. Sabar didengarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dikomentari lagi, masya Allah. Dan komentarnya indah sekali, menunjukkan apa keromantisan beliau. Saya ini. Bagi engkau, kedudukanku Sepertimu, itu seperti Kedudukan Abu Zara kepada Abu Zara katanya. Ya, jadi, ya Abu Zara itu orangnya Baik sekali kepada Istrinya Sampai-sampai suatu saat ya, Ketika Abu Zara Itu mentalak istrinya Tetap saja istri Dan istrinya menikah dengan Laki-laki yang lain, tetap saja istrinya itu Memuji-muji siapa? Abu Zara Karena betul-betul terkesan dengan kebaikan Abu Zara, banyak sekali kebaikannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kedudukan saya denganmu seperti Abu Zara dengan Umu Zara, hanya saja aku tidak mentalakmu. Wah, kan gitu, kesempatan itu ya kan, masuk romantis ya. Itu dengar lama coba. Makanya. Salah satu ciri akhlak yang baik yaitu tadi seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam isterinya bicara didengarkan cerita dikomentari ya. komentarnya pun yang mengenakkan begitu seterusnya kata-kata ya, yang yang mengenakkan senang itu kalau punya suami seperti itu. <guluhkan> nah Allahu taala alam bishawab. Nah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak itu adalah standar kebaikan seseorang. Kenapa? Karena akhlak itu ada dua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa aqmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan aqmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq, <coughs> maka beliau mengatakan, fi hadza hasun 'azimun ala husnil khuluq. Hadis ini menganjurkan kita untuk memiliki akhlak yang yang baik. Kemudian beliau mengatakan wahus nul khuluk ma Allah, husnul, wahua hus nul khuluk ma Allah, wahus nul khuluk ma Anas. Jadi yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah akhlak yang baik kepada Allah Itu yang pertama dan akhlak yang baik kepada manusia. Adapun akhlak yang baik kepada Allah apa bentuknya? Syekh Muhammad bin Saleh al-Zimin menyebutkan Di antara bentuk akhlak yang baik kepada Allah adalah Fa'anyardal insanu bi syariatihi Seorang itu ridha dengan syariatnya Allah Itu akhlak yang baik Mau bilang apa saja Al-Quran, bicara apa saja terima Ridha ya. Tidak ada penolakan sama sekali Tidak ada haraj Ya, tidak ada kesempitan dalam mendadanya sama sekali. Apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. وَيَنْ قَدُوا إِلَيْهَا مُسَلَّمًا رَضِيَهَا Atau Musliman Radiyah. Tunduk berserah diri ridha kepada semua syariat Allah. مُطْمَئِنًن biha Tenang dia. Tenang dengan syariat Allah SWT. Meskipun isinya larangan kok dilarang seperti ini malah dilarang malah tenang, ya orang ini berarti memiliki akhlak yang baik, ya kepada Allah subhanahu wataala. Sawonka <tik> na amran ya murbih au nahyan yunhaynah baik itu perintah ataupun larangan itu tenang orang itu. Jadi orang itu ridho kepada segala bentuk syariat dari Allah subhanahu wataala dan merasa tenang dengan syariat tersebut. Kemudian dia juga ridho diantara tanda akhlak yang baik kepada Allah. Seorang itu ridho dengan keputusan keputusan Allah. dengan kodar, kodok dan kodar. Baik kodok dan kodar yang bersifat ujohirnya buruk bagi dia, sakit, miskin, ya, kemudian apa, e, lapar. Dan yang lainnya, yang seperti itu dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wataala. Ya. Wah, demikian juga ketika Allah Subhanahu Wataala memutuskan kemudahan bagi dia, dia pun ridho. Jadi mau dibuat apapun, mau dimudahkan oleh Allah, diberi kemudahan atau di diberi kesusahan, maka dia pun menerima. Dia mengatakan seakan-akan hamba itu mengatakan Ya Rabbi kullu syai'in min indik Semua itu adalah dari sisimu ya Allah Kekayaan dan kemiskinan itu adalah darimu aku rido Ana radin bika Saya sudah rido engkau sebagai Rabku Artinya apa? Aku rido engkau sebagai pengatur hidupku Rab itu artinya adalah apa? That yang mengatur kehidupan Al-khalikul mudabbir al-mutasarrif Dat yang menciptakan, yang mengatur Dan me Berbuat Sesuai dengan kehendak dia Kalau kita ridho Allah sebagai Rabb Artinya apa? Apa saja yang Allah atur pada diri kita Kita ridho Mau dibuat sakit, ridho Toh dibalik sakitnya seseorang Ada kafaratu, Ada takfirudhunub Ada pengampunan dosa Dan begitu seterusnya Nah Wa min khulub uh, kata Syekh Muhammad bin Shalaluzaimin wa in a'tat wa in a'taytani yasuruni syakartu kalau engkau ya Allah memberiku sesuatu yang yang baik maka aku akan bersyukur kepadamu wa in asabani ma yasuni sabartu kalau engkau memberiku sesuatu yang menyusahkanku ya Allah aku akan bersabar fa yardha seorang mukmin yang akhlaknya baik adalah orang yang ridha kepada Allah baik itu keputusan keputusannya ataupun syariat-syariatnya adapun akhlak yang baik kepada manusia kata Syekh Muhammad bin Shalaluzimin di antaranya adalah kaful adza menahan gangguan dari orang kaful adza yakni tidak mengganggu orang lain tidak mengganggu orang lain yang kedua adalah badlun nada badlu annada memberi bantuan bagi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah as-sabr ala alaihim wa ala adahum. Bersabar ketika merasakan gangguan mereka. Enggak gampang apa? Enggak gampang emosi, enggak gampang marah, enggak gampang meluap-luap, tidak gampang melampiaskan dan membalas dendam. Ya. Maka ini adalah bentuk daripada ba husnul khuluq. Di antara bentuk husnul khuluk kepada manusia adalah kita bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang baik. Memberikan bantuan harta, nek punya harta. Memberikan bantuan kehormatan. Dalam arti apa? Mungkin seorang di antara jenengan punya kedudukan. Kemudian ada orang lain membutuhkan eh, penyelesaian satu masalah. Dia berurusan dengan... Orang lain Dan orang lain itu menaruh hormat pada jenengan Pada anda Maka anda bisa membantu teman anda Yang kesusahan yang sedang bermasalah Dengan orang lain itu dengan cara Mendatangi orang yang Sedang bermasalah tadi Itu artinya menggunakan Kehormatan anda, kedudukan anda Untuk memfasilitasi Apa itu berarti ya eee, Apa Fas Iya namanya apa namanya Ngelobby, ngelobby Ya, Hah? mediator ya itu mediator, ya. menjadi perantara, ya wasito bahasa arabnya nih gu, wasito, ya. kalau bahasa inggrisnya mediator, ya tapi bukan plagiator yang jelasnya, ya mediator itu adalah memfasilit, begitu Anda punya kedudukan, Anda punya kehormatan, gunakan seperti itu berarti itu termasuk akhlak yang baik kepada manusia. Nah, terlepas dari itu semua yang jelas, Rasul SAW menerangkan bahwa ciri kebaikan akhlak seseorang itu adalah diantaranya dia bisa berakhlak yang baik kepada siapa? Keluarganya. Dan keluarganya itu adalah awlan nasi bil ihsan. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikannya Anda. Senyum Anda manis. Maka siapa yang paling berhak untuk mendapatkannya? Istri Anda. Ya. Anda memiliki tenaga yang perkasa, pintar, ngangkat-ngangkat, naik kerja bakti, uh, masya Allah. Kalah semuanya. Tapi jangan sampai bantu istri nyuci saja langsung pegel-pegel. Ya, aduh dek, uang ngawe potong ini kok kan nyuci gitu kan, badan keker gini kok malah suruh nyuciin dewi gitu kan, ngasai piring nggak sabar gitu ya, padahal kalau suruh kerja bakti masya allah, tapi ngasai piring nggak bisa ya, udah itu urusannya uang wedok gitu, ya sekali kali kalau ada waktu kosong turun tangan ya, kemudian apa, membantu membantu istri, dulu rasul shallallahu alaihi wasallam itu fi sya'ni ahli. Dia kalau berada di rumahnya itu ya mengerjakan pekerjaan keluarganya, mengangkat ember, ngangsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngangsu itu ada hadisnya, yarfa'ud wa ahli, ya, mengangkat ember keluarganya, kemudian menjahit apa? bajunya sendiri, ya. Sekarang kita ini masyaallah, ya. Setrika di setrika, okay. jahit nek bolong ngerati, jahit jahit, Dewi ngenteni istrinya nunggu istrinya sampai menjahitkan. Ya, Rasulullah SAW tidak mengeluh, selagi dia bisa mengerjakan sendiri kerjakan sendiri demikian. Ya, Allah Taala alam misawab. Ini adalah hadis yang ke 278. Isak jam berapa? dua masih cukup insyaallah Allah satu atau dua hadis lagi hadis ke-278 wa an iyas ibnu abdillah ibnu ubay bin abi dzubab radhiyallahu taala anhu qol dari iyas bin abdillah ibnu abi dzubab bahwasanya dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Jangan kalian pukul hamba-hamba perempuan Allah, yaitu istri-istri kalian. Ya. Jadi dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu para sahabat dilarang para rasul eh, para sahabat dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memukul istri-istri mereka. Faja'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia berkata Za'irna an-nisa'u 'ala azwajihin ya Rasulullah ni para istri itu kawanen. Kawanen itu apa? Berani ya terlalu berani dengan dengan para suami ya, dairna di sini adalah apa kata al-Imam An-Nawawi ijtara'na ijtara'na itu artinya kewanen terlalu berani ya ngelamak ngelamak itu terlalu berani itu ya, ya Rasulullah ini wanita-wanita ini sekarang ngelamak kenapa enggak boleh dipukul Karena nggak boleh dibukul, artinya mentang-mentang mereka, mentang-mentang. Ya, nah, datanglah Umar untuk menyampaikan hal ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Farah khasafidarbihinna. <tun> Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan, boleh untuk memukul mereka. Ya, tentunya kalau ada apa hajat. <tun> Fa atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katirun yaskuna azwajuhunna gantian sekarang wanita-wanita baru kumpul di rumah-rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam protes kenapa dipukuli sama suaminya ya kenapa sudah dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yaskun yang mereka mengadukan suami-suami mereka ini pada suka mukul ini sekarang ini ya maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi ali Muhammadin nisaun kathirun yaskuna azwajahunna laisa ulaika bikhairikum sungguh telah berkeliling wanita-wanita dalam jumlah yang banyak di sekeliling Rumah Nabi Muhammad Rumah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka mengadukan suami-suami mereka Dan suami-suami mereka yang tukang pukul itu Bukanlah orang-orang yang paling baik di kalangan mereka Jadi wanita yang apa laki-laki yang suka mukul apa? Istrinya Boleh memang mukul istri itu boleh ketika memang abah dibutuhkan nasihat tidak mempan pisah ranjang tidak mempan akhirnya ya eh, mau tidak mau abah pukul tapi ingat pukulan yang apa darbun khoiru mubareh pukulan yang membuat sadar bukan pukulan yang menjadikan tidak sadar ingat itu ya maksudnya tahu kan ini pukulan yang menyadarkan sadar bahwasanya dirinya apa salah bukan pukulan yang membuat pingsan ya jadi begitu yang tidak menyakitkan tidak menimbulkan bekas tidak mematahkan tulang tidak merobekkan kulit tidak membuat apa memar dan tentunya di tempat-tempat yang tidak apa Berba berbahaya ya demikian nah para wanita itu protes karena mereka dipukul oleh para Suami dan saat itu sebagian sahabat kemungkinan memukulnya adalah melebihi cara pemukulan yang yang benar kadar pemukulan yang benar akhirnya para istri itu protes maka disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bahwasanya yang memukul wanita-wanitanya itu bukanlah orang-orang yang ter terbaik ya, makanya jangan sekali-kali ya, para bapak-bapak ini gampang-gampang ringan tangan main main pukul. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang yang sahih dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Hadis yang terakhir, hadis ke-280 Wa an Abdullah ibn Amr ibn Al-As dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad dunyā matā'un wa khayru matā'ihal mar'atu ṣāliḥah itu mata Apa itu mata? Sesuatu yang yumatta'u biha Sesuatu yang bisa digunakan untuk apa? bersenang-senang dunia, ya. Dan ingat wahai rumataiha dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah almarah asalihah. As Maka sungguh senang seorang pemuda apabila sudah memiliki mata dunia. Wahai rumataid dunia, sebaik-baik kesenangan dunia apa? Wanita yang salihah. Bagaimana bagi yang belum beristri? Banyak doa mas. Banyak doa. Kita sama-sama berdoa. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma rzuqni. Allahumma rzuqni lisanan dhakiran wa qalban syakira. Wa zawjatan mu'minatan tu'inuni ala amri dini. Wadunya ya Allah berilah aku lisan yang senantiasa berzikir dan juga berilah aku hati yang senantiasa bersyukur dan berilah aku rizki seorang wanita yang mukminah yang bisa membantuku dalam urusan duniaku dan urusan akhiratku itu wanita yang solehah. Wanita yang soleh itu sifatnya kayak gitu Membantu suaminya dalam urusan akhirat Saatnya ibadah diingatkan Bekerja sama Mau enak diajak Amal soleh itu enak ya cekat ceket dalam ibadah Enggak malas malesan Diperintahkan nutup aurat Ya tutup aurat Diperintahkan ngaji ya ngaji Perintahkan sholat ya sholat Demikiannya demikian Manut sekali Ya itu dalam masalah agama. Kemudian juga ketika dalam masalah dunia dia bantu suaminya. Meskipun mungkin dia tidak membantu mencari nafkah. Tapi ketika nafkahnya suami banyak dia pinter bersyukur. Ketika nafkah suaminya sedikit dia pinter apa? Pinter bersabar dan pinter ngatur. Berapapun yang diberikan kepada dia oleh suaminya jadi. Cukup. nih bulan ini saya hanya bisa ngasih 10 juta deh, gimana? hanya bisa kan gimana deh, oh itu cukup kok mas, insyaallah insyaallah itu enak itu kalau istri dikasih berapapun dia bilang apa? cukup ya. jadi begitu Masyaallah. kemudian ketika dia tinggal pergi, hati itu tenang suami, kenapa? Karena suaminya, eh istrinya pinter menjaga amanah, menjaga diri, pinter menjaga anaknya, mendidik anaknya, itu masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita, lisan yang senantiasa berdikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri-istri yang mukmnat yang menolong kita dalam urusan agama kita. Dan juga dunia kita. Allahumma, Amin. Sallallahu ala Nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakaladhumma. Wa bihamdika. Ashhadu ala ilaha illa Anta. Astaghfiruka wa atubuileik. Wassallallahu wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.